Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa manwala Wa la hawla wa la kuwata illa billah Amma ba'ad Hadiratul mukarromin, mahasyur al ulama al-fudala, mahasyur al-asatida al-kroba, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada bulan yang sangat mulia ini, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran nabi kita Muhammad SAW, Kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malam hari ini kita bisa hadir di dalam majelis yang penuh dengan keberkahan dari ilmu Apalagi yang kita baca adalah Tafsirul Quran Tafsirnya Al-Quran, galamullah, firman Allah SWT Mudah-mudahan kita kecepatan barokah dari Al-Quran ini Allahumma, Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sebagaimana -ibu, biasanya kita melanjutkan pengajian rutinan Yaitu Malam hari ini Di dalam kitab tafsir Departemen Agama Diberi judul beberapa petunjuk bagi kaum muslimin Pada surat Al-Muzammil Yaitu ayat 20 Saya bacakan Dan nanti keterangannya Saya nukil Langsung secara terjemahan, uh, ulasan dari kitab At-Tafsirul Waduhul Muyassar Karangan as Muhammad Ali As-Sobuni Bismillahirrahmanirrahim Inna Rabbaka ya'lamu annaka takumu adna min thulutai layli wa nisfahu wa thulutahu wa ta'ifatum minal ladhina ma'ak Artinya sesungguhnya Tuhanmu itu Allah Subhanahu wa taala. Ini khitob alias pembicaraan ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjutkan sesungguhnya Tuhanmu wahai Nabi Muhammad mengetahui bahwasanya kamu yaitu Nabi Muhammad Berdiri sholat atau sembahyang Kurang dari 2 per 3 malam Kalau Nabi Muhammad itu sholat malam Hukumnya wajib bagi beliau sampai beliau wafat Tapi bagi umatnya hukumnya sunnah Dulu awal-awal Islam diturunkan Dan masih awal-awal para sahabat itu Masuk Islam belum banyak kegiatan-kegiatan, maka tatkala kalah sholat malam tahajud itu difardukan diwajibkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga diwajibkan kepada para sahabatnya dulu. Hukumnya sholat malam itu wajib itu zaman dahulu, masih awal-awal mas apa awal, uh, diturunkannya agama Islam. Uh, saya lanjutkan, atau seperdua malam atau sepertiganya, dan demikian pula sekolongan dari orang-orang yang bersama kamu yaitu para sahabat. Ayat-ayat sebelumnya itu menerangkan tentang kewajiban sholat malam wajib hukumnya bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagi Sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam itu ada ayat-ayat sebelumnya. Pada pertemuan terdahulu sudah saya terangkan. Ayat ini adalah ayat naseh. Penghapus kewajiban sholat malam. Sehingga sholat malam itu dengan adanya ayat ini yang terakhir ini. Dijadikanlah sholat malam itu hukumnya sunnah. Ya. Saya ulangi keterangannya pada pengajian terdahulu Dengan ayat-ayat yang panjang Pembahasannya Saya ingatkan lagi bahwa Dulu Sholat malam itu diwajibkan Sholat tahajud itu Diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Islam <tuh> Pada perkembangannya Maka Allah Mengurangi kewajiban itu bahwa yang wajib sholat bagi umat Islam hanyalah sholat lima waktu dan sholat malam itu menjadi sunnah kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat hukumnya wajib bagi Nabi betapa beratnya ya jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya sosok yang luar biasa Nabi Muhammad itu di samping Manusia yang sangat sempurna Dan juga diberi janji oleh Allah SWT bahwa kelah Nabi Muhammad dan ada di padang mahsyar Maka beliau akan menerima tulisan Catatan amalannya itu Mulai dari halaman pertama sampai akhir Tidak ada cacatnya sama sekali Semuanya baik semuanya Dan Nabi Muhammad juga dijamin masuk surga Bukan sekedar dijamin masuk surga tetapi dijanjikan oleh Allah mendapatkan surga yang paling tinggi. Wab'adhu makoman mahmuda, Sebagaimana doa kita setelah azan ya. Wab'adhu makoman mahmuda. Maka Nabi besok akan mendapatkan derajat yang paling tinggi di surga. Kan sudah ada jaminan. Segala kesalahan kalau ada kesalahan itu langsung diampuni oleh Allah. Nabi Muhammad sudah dijanjikan diberi tulisan catatan amal baik, tidak ada celanya sama sekali, semuanya baik. Tapi Nabi Muhammad yang sudah dijamin itu tetap melaksanakan sholat sholat sunnah, tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Bahkan sholat malam pun bagi beliau hukumnya wajib. Apalagi sholat lima wak tuh, apalagi sholat lima wak tuh nah sekarang kan ada kadang-kadang ya orang yang ya biasanya mengaku-ngaku ini ya mengaku-ngaku jadi wali atau mengaku-ngaku telah menyatu dengan Allah ya dah dengan paham, wah wujud alias manunggaling kabulogusti yang katanya cuma cukup berikir saja ingat kepada Allah, tidak perlu sholat ya lapa dia merasa lebih mulia dari nabi lebih afdal dari nabi. Wong nabi yang sudah dijamin masuk surga saja masih salat yang wa, yang sunah bagi kita salat malam bagi beliau hukumnya wajib. Alias begini. Yang namanya wajib itu andai kata ditinggalkan maka berdosa alias bersalah. Karena itu nabi tidak pernah meninggalkan salat malam karena hukumnya wajib bagi beliau. Ya, luar biasa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian juga dengan para sahabat terdahulu sebelum ada keringanan tanggung jawab alias kewajiban bagi umat islam mereka diwajibkan untuk sholat ma'lam kapan itu waktunya nah setelah pekerjaan kegiatan keislaman sudah berkembang, di akhir-akhir nabi muhammad sebelum wafat dan masyarakat islam sudah mulai meluas maka tentunya sebagaimana biasanya di mana-mana itu sesuatu kalau masih kecil masih sedikit itu tertata rapi tapi kalau sudah mulai membesar membesar membesar ya mulai banyak maka biasanya penataannya menjadi berbeda karena situasi masyarakatnya yang berbeda iya udah kalau saya pengalaman di beberapa tempat contoh saja pesantren misalnya ya saya contohkan pesantren atau sekolahan atau TPQ ya, barangkali demikian ya kalau muridnya masih 10, aturannya gampang ya, bahkan biasanya ini apa namanya, alumni dari situ tamatan dari TPQ atau pesantren atau sekolahan yang masih sedikit ini biasanya menjadi orang-orang yang luar biasa yaudah, sangat berguna dan bermanfaat jadilah, bahasa kita orangnya bisa jadi ya. tapi kalau TPQ itu sudah berkembang apalagi muridnya sampai 500 nah mulai kurang tertangani karena kurangnya tenaga pengajar demikian juga pesantren, sekolahan dan lain sebagainya kenapa? karena yang daftar juga semakin kompleks permasalahan semakin banyak demikian juga di dalam keislaman ini dulu masih sedikit para sahabat enak aturannya Nabi sholat malam mereka ikut sholat malam Nabi mengatakan sholatnya wajib mereka ingin sholatnya wajib Bahkan sebagaimana diriwetkan tarawah Itu kan juga sholat malam iya dah. Bagi nabi wajib Kemudian para sahabat ini Minta juga ikut sholat Tarawah Bahkan mereka ingin diwajibkan Tapi ternyata nabi merasa Kasihan, jangan-jangan Kalau sholat tarawah ini diwajibkan Nanti orang-orang setelah beliau-beliau Para sahabat tidak bakalan kuat iya dah. Apalagi seperti kita-kita Di zaman sekarang Zaman sudah dekat dengan kiamat andai kata traweh ini diwajibkan waduh bagaimana ini ya yang berdosa lebih banyak daripada yang punya pahala, karena yang tidak traweh rupanya lebih banyak Ya udah, traweh itu biasanya rame pada awal-awal bulan Ramadan kan gitu kan, penuh, usahlanya penuh tapi kalau sudah pertengahan banyak kemajuan ya maju yang kosong tambah maju tambah akhir bulan tambah mereteli, tambah maju 32 soff dan nah, yang yang lainnya gimana kalau itu dianggap wajib maka banyak orang berdosa di kalangan umat Islam alhamdulillah ya dak alhamdulillah masih dikatakan atau di hukum nah itu namanya takhfif alias diskon dari Allah Subhanahu wa taala baik saya lanjutkan wallahu qaddirul lail wa nahar dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Jadi begini, yang menentukan mulai malam itu jam berapa tenggelam matahari terbitnya matahari ya Allah swt. Ya, jadi dimanapun tempat itu yang mengatur adalah Allah swt. Batalah. Nah, para ulama memahami, para ulama memahami bahwasanya malam itu dibagi tiga. As-sulusul awal Was-sulusul sani Was-sulusul salis As-sulusul awal Yaitu Malam pertama As-sulusul sani Malam pertengahan Was-sulusul salis Malam terakhir Yaitu ketiga Tiga bagian pertama Jadi begini Kalau kita misalnya gampangnya Maghrib itu kita sebut jam 6 saja Biar mudah dan sopunya kita sebut jam 4, jadi berapa jam itu 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 1, 2, 3, 4 10 jam, 10 jam ini dibagi 3 berapa 10 jam dibagi 3 3 1 per, 3, 3, 1 per 3. ya. 3 1 per 3 3 1 per 3 kalau 3 1 per 3 gampangnya malam pertama itu mulai jam 6, 7, 8, sampai setengah 10 itu malam pertama, malam kedua setengah 10, setengah 11 setengah 12 ditambah iya eh, betul jam 12 ya, jam 12 malam ketiga jam 1, 2, 3 dan setengah 4, ya jam 4 kurang lebih demikian ya, maka di sini ada pembagian menjadi 3 gimana? bahwa pada akhir-akhir para sahabat itu sholatnya tidak lagi penuh malam hari kalau Nabi Muhammad SAW di awal-awal beliau diutus dan masih belum banyak kegiatan-kegiatan seperti berdoa di luar atau ada harf atau ada peperangan ya masih awal-awal maka Nabi Muhammad kalau sholat itu dikatakan di dalam hadis-hadis Hatta ishtakat kodamahu Min waramin Kalau beliau berdiri Sholat malam itu sampai-sampai Kakinya pecah-pecah Ya, kakinya pecah-pecah Berdarah, bagaimana Contohnya, di dalam sebuah hadis Diruatkan, bahwasanya Nabi Muhammad SAW Kalau sholat sendirian, malam hari Sendirian Sholat apa, hajud sendirian Itu rokaat pertama Rakaat pertama, bacanya surat Al-Baqarah ditambah dengan surat An-Nisa, ditambah dengan surat Ali Imran. Demikian hadisnya. Itu kalau dihitung-hitung kurang lebih lima juz. Itu rakaat pertama lima juz. Nabi Muhammad Al SAW. Kita berapa juz? Kalau terawih saja satu juz dibagi-bagi, ya dah satu juz dibagi. Bagi Nabi Muhammad lima juz rokaat pertama. Di dalam haji dikatakan wakana rukuhu kakiyamhi. Nabi Muhammad itu kalau solat sendirian sudah lima juz dibaca maka panjang rukunya kakiyamhi seperti panjang berdirinya. Kalau lima jam dan nabi kita Muhammad SAW kalau ngaji itu baca Qur'annya waratilil Qur'ana tartila dengan tartil. Jadi ngajinya begini. Misalnya baca alif lam mim misalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zanikal kitabul raib fi hudanil muttaqin. Demikian itu lima juz. Butuh berapa waktu ini? Ya berapa waktu kurang lebih berapa waktu satu jam ya satu jam lima jus sebut saja satu jam itu Nabi Muhammad kalau berdiri sholat kalau kita katakan Nabi itu sholatnya berdiri rokaan pertama satu jam rokoknya juga satu jam rokoknya satu Demikian terus ya. Ektidalnya, kemudian sujudnya juga Seperti rokoknya Jadi setengah Satu jam, satu jam, satu jam Jadi berapa ini? Panjang sekali Nabi Muhammad kalau sholat Karena itu, waktunya menghabiskan Malam untuk sholat itu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Wasallam. Suatu saat istri beliau tercinta yaitu Siti Aisyah bertanya Ya Rasulullah ya, tidakkah segala kesalahanmu sudah diampuni oleh ya Allah Tidakkah engkau sudah dijanjikan surga bagimu Tidakkah engkau dijanjikan surga paling tinggi Tidakkah semua kebaikan itu hanyalah milikmu Tidakkah derajat yang tinggi hanya milikmu Lah kenapa kok engkau ini loh Ya Rasulullah sholat malam sampai kakimu pecah-pecah itu Kenapa kok harus begitu? Kan sudah ada jaminan masuk surga. Mungkin kalau Malaikat Jibril turun ke sini ya sekarang ya. Kemudian ada pengumuman dari Malaikat Jibril mengatakan demikian. Hei, yang hadir pengajian di Musrah Al-Falah malam hari ini. Kalian semuanya dijamin masuk surga. Masuk surga tanpa hisap, tanpa dihitung. Bareng gitu Misalnya ada jaminan. Kurang lebih besok, mis kok usah. Sholat wis, terjodohnya boleh enak sedikit dunyo, ya dah? Kamu harus dijamin masuk surga Kan gitu, kurang lebih demikian Itu kalau kita-kita Tapi Nabi Muhammad, enggak tatkala beliau ditanya oleh Sida Aisyah Kenapa? Engkau sudah dijamin segala macam diberikan kepadamu Kenikmatan, jaminan Derajat yang tinggi Kok demikian yang kamu lakukan itu Kamu sholat malam sampai kakimu pecah-pecah Jawab Nabi Muhammad ringkas, afala aku naab dan syukuroh, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi ingin bersyukur sampai mewajibkan dirinya untuk solat malam. Nah, para sahabat pada akhir masa-masa Nabi wafat, wa itu para sahabat mulai bertebaran di mana-mana yang dakwah ya mencari maisha dan segala macam maka mereka tidak kuat melaksanakan salat malam mengikuti jejak nabi tidak kuat sehingga diberi apa keringanan maka di sini dikatakan sesungguhnya Tuhan mengetahui bahwasanya kamu ya nabi Muhammad pertirih sembahyang atau sholat kurang dari 2/3 malam kurang dari 2/3 malam jadi kalau Setengah malam gitu ya, setengah malam aja mulai jam ya berapa ya? Kalau hitung aja jadi 10, berarti 5 jam. Nabi Muhammad itu 5 jam sholat. Tapi dulu sebelumnya itu hampir sepenuhnya Nabi Muhammad sholat malam. Mulai batal isya sampai menjelang subuh sholat terus. Nah, nah. Ya. Nah, kemudian ada beberapa saat Nabi Muhammad melakukan sholatnya itu cuma tidak sampai sepertiga, tidak sampai enam atau tujuh jam Tidak sampai tujuh jam, sebut saja lah enam jam Ya, enam jam ini salat malam enam jam Waktu berat ya, enam jam termasuk berat Atau seperdua malam, seperdua malam yaitu lima jam Atau sepertiga yaitu sekitar tiga jam setengah atau empat jam dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu yaitu para sahabat so batmurati Allah ta'ala anbum ini di akhir-akhir masa kenabian ya. nah, intinya kalau Nabi Muhammad tetap istiqomah sahabat-sahabatnya yang mulai sedikit banyak berwarna-warna bermacam-macam yang masuk Islam maka mereka sudah tidak seperti generasi pertama nah generasi kita tambah lama lagi dari kenabian tambah lama tambah lama akhirnya zaman sekarang sholat malamnya cuma niatnya saja kadang-kadang ya saya niat sholat malam lillahi ta'ala dapat niatnya to, sudah lumayan daripada enggak sama sekali betul ya ini zaman sekarang barangkali demikian gambarannya besok akhir-akhir tambah lupa batal maghrib langsung tidur mungkin besok-besok ya 100 tahun akan datang waringkan begiannya kalau belum kiamat ini. Nah, nanti kalau sudah dekat kiamat tambah dah ada orang solat malam, solat malam ada enggak ah, solat apa malam enggak juga solat fardu. Kalau sudah dekat-dekat kiamat sudah mulai banyak ditinggalkan oleh masyarakat Muslim maka disitulah hari kiamat akan datang kalau sudah banyak orang tidak solat begitu ya. Baik. Alimah Tuksu Fatah Baalikum. Saya lanjutkan. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Jadi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Rasulullah ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah pada perkembangan akhir dakwah Nabi Muhammad juga sudah mulai meluas. Ya. Kemudian para sahabat juga tugas-tugasnya sudah mulai banyak. Seperti juga harus berperang melawan musuh-musuh Islam di zaman itu, maka tentu ada sedikit kesulitan untuk melaksanakan istiqomahnya yang satu malam penuh. Maka disinilah Allah Swt mengatakan fataba alaihum Allah meringankan. Jadi taubah memberikan ampunan itu juga namanya memberikan keringanan. Ya fataba alaihum maka Allah memberikan keringanan pada kalian, hai hey umat islam fakro umat, ayah sarumin al-quran karena itu bacalah sedikit dari al-quran tetap al-quran itu wajib dibaca di dalam sholat, walaupun cuma sedikit nah yang wajib adalah surat alfa teh, setelah itu surat-surat ringan, itu kalau dalam keadaan tidak memungkinkan, tapi bagi orang yang ingin mengikuti sunnah nabi maka ya kalau bisa 5 jus, paling enggak untuk rokaat pertama kalau bisa ya kalau enggak ya dikurangilah enggak 5 jus, berapa jus? ya 2 jus lah kalau mampu ya lawang kita ini enggak demikian hafal saja enggak, gimana mau baca kan gitu kan ini yang sulit nah yang ringkes lagi, kadang-kadang orang zaman sekarang ditanya pinter orang-orang sekarang ini itu ada keterangan di dalam satu hadis bahwasanya siapa orang yang membaca surat al ikhlas maka pahalanya sepertiga dari Al-Qur'an. Maka orang ingin menghatamkan Al-Qur'an, katanya saya tak baca surat Qul Huwallahu Ahad saja 3 kali wis hatamkan Qur'an. Ini ya, pikirannya praktis ya. Rupanya pikirannya pikiran praktis. Lah karena pikiran praktis, besok juga dapat surganya praktis cuman semeter persegi saja di surga. Kalau masuk surga ini ya. Karena ikut yang praktis-praktis. Baik. Aliman saya kunu minkum marḍa Dia mengetahui dia Allah mengetahui bahwa akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit karena itu diberi keringanan Macam-macam orang sakit itu ya Orang sakit ada kalanya sebagaimana eh, orang terkena stroke itu sakit ya dah Orang yang sakit capek ada lagi yang berat itu ada lagi, badannya sehat, otaknya sakit, jadi malas sholat. Ini yang repot, ya akalnya yang sakit, pikirannya yang sakit. Sehingga malas sholat, kan demikian. Ada juga yang sholat, ya enggak apa-apa sholat, bahkan sholat fardu saja. Ya Alhamdulillah sholat fardunya itu biasanya sehari ada yang lima kali, tapi ada yang pilih dua kali. Alhamdulillah pilih dua kali masih lumayan. Salat apa? Maghrib dan isya. Betul. Ada yang demikian. Eh bu, konten bu. Eh jadi ada kadang-kadang yang salatnya cuma pilih dua waktu, yaitu maghrib dan isya. Tapi itu masih lumayan. Ya lumayanlah daripada tidak salat sama sekali karena ada juga yang minta keringan lagi sholatnya itu setahun cuma dua kali idul fitri dan idul adha itu pun masih lumayan ada sholatnya dari badan dak sama sekali ya hejulah nah kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad dan para sahabat gimana orang yang cuma sholatnya dua waktu saja maghrib dan isya mintanya masuk surga Tanpa dihisap tanpa dihitung langsung masuk surga jalan tol. Ya, tidak mungkin. Wang pesaingnya adalah Nabi Muhammad dengan para sahabat. Ya dah. Baik, saya lanjutkan. Wa karuna yudribuna fil ardi yabdahu namimufakillah dan orang-orang yang lain lagi itu ada yang berperang di jalan Allah visabilillah berperang macam-macam kalau sampai sekarang perang itu tidak hanya mengangkat senjata ya jadi visabilillah jihad visabilillah tidak hanya mengangkat senjata benar jihad visabilillah dengan mengangkat senjata melawan orang kafir itu juga jihad visabilillah yang afdal nilainya afdal sampai-sampai Nabi mengatakan al jannah tuh tahta dilali suyuf bahwasanya surga itu ada kalanya di bawah naungan pedangnya umat islam ya, dikatakan uh, guru saya Abu Yasayyid Muhammad Alwi Al-Maliki mengatakan ad-dunya mahiya mahi, mahi mizah wal jannatu mahi balash katanya Abu Yasayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ad-dunya mahi mizah dunia ini bukan untuk bergurau dunia ini hidup di dunia bukan untuk bergurau Bukan sembarangan hidup di dunia ini. Waljannah tu mahibalas dan orang masuk surga bukan gratis. Bukan pagi siang malam Gurau saja, senang senang saja. Mati minta masuk surga tidak begitu. Penuh dengan pengorbanan ingin masuk surga. Sampai nabi mengatakan, Aljannah tu tahta dilalih suyuf. Pewasanya surga itu di bawah naungan pedang. Maka orang-orang yang berangkat perang, perang maksudnya perang melawan orang-orang non Muslim di. Tempat-tempat peperangan... Di negeri-negeri yang memang bergejolak Peperangan antara muslim dan non-muslim... Maka mereka yang mati syahid... Itu yang akan dijamin masuk surga... Demikian maksudnya... Itu satu... Yang kedua... Jihad fisabilillah juga bisa... Dengan cara menghidupkan syiar agamanya Allah... Pagi, siang, malam menghidupkan syiar agamanya Allah... Yang mengajar... Yang mengadakan kegiatan-kegiatan keislaman... Ini juga termasuk... Jihad fisabilillah. Walaupun tingkatannya itu tidak seperti yang mati benar-benar di di pedang dengan musuh atau dibunuh oleh musuh Isra' memang berbeda tapi itu juga termasuk dari fi sabilillah. Lah dakwah juga demikian. Para sahabat radhiyallahu taala anhu, katkala mereka berada di kota Madinah, Nabi masih ada, itu mereka ada sebagian yang ditugaskan ke negara-negara lain. Ada Qayman, ada ke Mesir, ada ke Turki dan lain sebagainya. Ya, itu siapa namanya para sahabat? Karena itu kegiatannya sudah penuh, maka mereka tidak bisa melaksanakan salat malam penuh, sebagaimana di awal-awal Islam itu maksudnya. Fakrohuma tayyasar minhu. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran tatkala kalian salat malam yang kamu hafalkan daripada ndak sama sekali itu maksudnya ya Wa aqimush sholata wa atuz zakah Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat Wa aqridullaha qardhon hasanah Dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik pinjaman di sini sedekah. Sedekahul mal, sedekah harta maksudnya. Jadi pinjaman hirah dengan Allah, pinjam meminjam dengan Allah itu maksudnya bersedekah selain zakat wajib. Kalau zakat wajib ya sudah ada wajiban. Misalnya demikian, ini sekarang mushollah ini kan lagi renovasi, membangun. ya Agar kita ini bisa saling pinjam-minjam kepada Allah alias meminjamkan uang kepada Allah, itu maksudnya kita nyumbang pembangunan mushollah al-falah ini itu namanya kita ber apa namanya interaksi atau jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya nah mumpung mumpung ini ini kan ada renovasi ya apa dari ngecor juga kebetulan saya waktu ke acara di dekat sini ada berita bahwa di musola ini lagi ngecor kebetulan kalau ada takmirnya mumpung masih bulannya bulan Maulid dan ngecornya juga belum selesai Insyaallah masih ada lagi ya macam Nge ngecor lagi saya nulut usul rembuk aja. urut rembuk, ini tempat sholatnya ini, imamnya ini, kalau bisa tidak pakai ada naiknya karena hukumnya makro, ya, jadi letter tadi bawa langsung lurus, kalau bisa kalau lagi renovasi bagian pengimaman ini ya, mumpung ingat saja ya, terima kasih, mudah-mudahan bisa terlaksana ya, jadi lebih outdoor lurus tanpa ada naiknya begini, ini hukumnya makruh kalau menurut hukum VK Maghzab syafi'i. Baik, saya lanjutkan. وَمَا تُقَدِّمُ لِأَفْزِعِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُهُ عِنْدَ اللَّهِ. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah. Jadi amalan-amalan, kira-kira itu meminjamkan uang kita kepada Allah untuk kepentingan agama Allah pasti besok akan dikembalikan uang kita berupa, berupa berupa pahala maksudnya demikian kita meminjamkan harta kita maka kita akan mendapatkan harta itu tapi berupa pahala dari Allah SWT yang berlipat ganda saya lanjutkan wa khairu wa a'zoma ajroq sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya maksudnya kalau kita meminjamkan uang kita harta kita kepada Allah maksudnya adalah bersodako sebanyak banyaknya maka itu adalah pekerjaan yang paling mulia paling besar pahalanya ya jadi jangan kita ini kalau sodako atau amal jariah itu ya sodako jariah amal untuk kepentingan agama Allah, apa saja kepentingan agama Allah, pengajian ini juga kepentingan agamanya Allah syiar agamanya Allah, bangun musulam bangun masjid, bangun pesantren ya apa saja lah, bangun tempat-tempat pendidikan Islam ini semua juga adalah kepentingan syiar agamanya Allah maka kalau kita tidak pelit ya kan, kita tidak pelit maka insya Allah Allah yang akan mengganti dengan berlipat ganda menghidupi para janda yang tidak mampu Atau menghidupi juga Menyumbang orang-orang sukoro Dan masakin Atau juga menyumbang anak-anak yatim Yang membutuhkan perhatian Kalau diniati lillahi ta'ala Karena Allah semua ta'ala Maka itu juga termasuk hal yang sangat Besar pahalanya Wastaghfirullah Innallaha rahim dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Setelah kita memberikan pinjaman. Atau menyalurkan harta kita untuk kepentingan dakwah. Untuk kepentingan agamanya Allah. Maka mari juga kita ikuti dengan banyak baca istighfar. Karena juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Ya samping apa yang disampaikan dari depan tentang sholat malam tentang kemudian shodaqoh zakat kewajiban kewajiban itu maka jangan lupa juga banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu Wataala sebagai contoh demikian ada dua perkara yang paling awfual dilakukan sunnah apa dua perkara itu yang paling besar adalah membaca syahadat asyhadu ilaha illallah wa'asyad anna Muhammadur Rasulullah itu adalah amalan yang sangat besar pahalanya. Yang kedua adalah amalan ringan yang paling ringan pahalanya yaitu imatatul adza anith thariq. Imatatul adza anith thariq mengambil sesuatu yang mengganggu orang di jalan raya. Misalnya di jalan raya ada paku misalnya. Terus kita berpikir, itu paku kalau diinjak orang nanti kakinya orang kena paku kasihan. Ya, itu mengambil sesuatu di jalan raya atau batu besar atau apa sajalah. Itu kalau diambil termasuk amalan yang ringan, gampang dilakukan dan ringan pahalanya. Sedangkan yang paling berat Pahalanya adalah kalimat La Ilaha Illallah itu menurut hadis nabi. Kata para ulama agar sempurna seseorang itu agar sempurna bila mana orang itu apa mengambil sesuatu yang mengganggu orang lain dari jalan ada batu takut menggelincir orang ni ada nyandungi maka begitu mengambil sekaligus mengucapkan La Ilaha Illallah sehingga mengumpulkan dua riwayat. Hadis. Ya, maka demikian juga di sini kita diajari sholat malam, diajari baca Quran, diajari apa saja, zakat, diajari sodako. Setelah itu kita membaca istilfar agar nyambung kepada Allah Subhanahu Wataala. Baiklah bapak-bapak, mudah-mudahan pelajaran hari ini banyak kita dapatkan dalam uh, surat atau ayat dari Al-Muzammil ayat ke 20 mudah-mudahan ada manfaatnya dan banyak barokahnya dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya hadza wal afwu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.